وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ إِخَلَهْتِينَ عَزَّكُمُ اللَّهِ Pada majlis Ba'dal Maghrib semalam Diuraikan dijelaskan bahawasanya dakwah ila Allah memerlukan perjuangan memerlukan pengorbanan para doa tirolah orang-orang yang tampil dalam dakwah ilallah para pengampu pengampu dakwah ilallah diharuskan untuk betul-betul bermujahadah mengerahkan segenap kemampuannya, mengerahkan segenap perjuangannya, pengorbanannya untuk dakwah ilallah ini ikhada fitina azakumullah bil khusus ketika dakwah berkembang mulai berkembang sudah berkembang, maka lebih-lebih lagi diperlukan perjuangan yang lebih daripada sebelumnya. Diperlukan pengorbanan yang lebih dari sebelumnya. Sesuai dengan perkembangan dakwah, sesuai dengan semakin luasnya jangkauan dakwah semakin luas ranah dakwah maka sebesar itu pula perjuangan pengorbanan ditambahkan dan juga Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi yang dengan itu insyaallah ta'ala dakwah akan berkembang, akan terjaga, membawa barokah, menebar kebaikan. Barakallahu hikm. Iman afi tina'azakumullah, ketahuilah. Sunnatullah, ketetapan Allah Jalla wa'ala. Pada orang-orang yang tampil dalam dakwah. Orang-orang yang mengampu dakwah. Sunnatullah pada mereka. ialah Allah Jalla wa'ala akan memberikan taufiknya kepada sebagian pihak. Meneguhkan sebagian pihak. Dengan taufiknya, dengan hidayahnya. Allah pilih sebagian pihak menjadi sosok-sosok pejuang-pejuang dakwah yang kokoh, yang tegar, yang isiqamah di atas dakwatu sunnah, dakwah salafiyyat. Begitu pula barakallahu fikum, sunnatullah akan ada dari, sekalian, dari sebagian mereka, pihak-pihak, orang-orang yang terpelanting dari dakwah ini. Yang raib dari dakwah ini. Yang hilang dari dakwah ini. Yang bergeser kepada dakwah-dakwah al-ukhra. Al-Muhalifah bergeser pada dakwah-dakwah lain yang menyimpang yang berseberangan dengan Taatul Sunnah Taatul Salafiyah. Ini Sunnatullah pada para pengampu dakwah, para penyeru-penyeru dakwah. Ini sebagai ujian bagi mereka semua, sebagai balak bagi mereka semua, sebagai fitnah bagi mereka semua, untuk pembahis seleksi penyakit barat Allah. Tidak hanya dalam medan da'wah, secara umum dalam berislam, berislam di atas sunnah, dalam tanah suku sunnah, akan ada penyaringan demi penyaringan, seleksi demi seleksi, secara alami. Itu semuanya merupakan sunnatullah pada mereka. Allah Jalla wa'ala yahdi man yasha' wa yudhulu man yasha' Memberikan hidayahnya kepada hamba yang dikehendaki, menyesatkan hamba yang dikehendaki. Dan pasti akan banyak ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, fitnah demi fitnah di tengah-tengah dakwah yang mulia ini. Lemaskan, lemaskan dalam firman yang secara umum Alif Lam Mim. Ahasiban Nafsul Yatruku, ayyakul Amanna, wohum la yiftanun. Alif Lam Mim. Apakah Orang-orang mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman lalu tidak difitnah jawabannya jangan menduga demikian Allah mendekati yang walafatan al-ladzina min qablihim falayy alaman Allah al-ladzina sadku walayy alaman al-kadhibin sungguh-sungguh kami telah menguji, memberikan fitnah, ujian, balak, cobaan-cobaan kepada orang-orang sebelum -orang mereka. Dan sungguh-sungguh Allah tahu siapa yang jujur di antara mereka. Dan sungguh Allah tahu siapa yang dusta di antara mereka. Ini konsekuensi keimanan. Konsekuensi keislaman, konsekuensi berislam di atas sunnah. Konsekuensi mengamalkan sunnah dengan pemahaman salaf. Akan ada ujian demi ujian, fitnah demi fitnah menimpa. Dan ada seleksi alami. Allah Jalla wa'ala yang memilih. Yahdi man yashak wa yudhulu man yashak. Nabi kita Muhammad SAW juga pernah bersabda terkait dengan kitab Allah al quranul al karim kitab suci kaum muslimin, belum mengatakan, Inna allaha yarfa'u bihazal kitab bi'aqwaman, wa yadu'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala akan mengangkat martabat. Sekian kaum, beberapa kaum dengan Alkitab ini. Wa yabha'u bihi akharin. Juga Allah Jalla wa'ala akan menjatuhkan martabat. Sebagian kaum yang lain juga dengan Alkitab ini. Ujian. Al-Ghidab, sunnah dengan pemahaman salaf, ujian bagi semua pihak. Sunnatullah menegaskan, ada yang diangkat martabatnya, orang-orang terpilih, akan ada yang dijatuhkan, direndahkan, dihinakan, orang-orang yang terpelanting. Sunnatullah pada Muslimin, Mukminin, sunnatullah pada ahlu sunnah, jama'an salafiyin, sunnatullah pada orang-orang yang menyatakan keimanan, yang menyatakan keislaman, yang menyatakan tamasuk sunnah, sunnatullah pada orang-orang yang berjuang, beramal saleh, sunnatullah pada orang-orang yang mengampu dakwah, mendakwakan Islam, mendakwakan sunnah, Semuanya akan ada seleksi. Itu semuanya Allah Jalla wa'ala yang menentukan. Namun, ada asbab. Ada asbab. Disebutkan supaya masing-masing kaum muslimin, masing-masing kita, menjalani asbab syariah, supaya dia tetap kokoh di atas sunnah, supaya dia tetap tegar di atas sunnah dalam dakwahnya dijelaskan kemarin semalam beberapa poin diantaranya keikhlasan, ikhtimam bil ilm, ikhtimam bil amal, taun syari, tashawur syari, doa dan yang lain lainnya. Begitu pula orang-orang yang terpelanting dari dakwah ini. Di samping itu merupakan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Iyudhulu man yasha' Allah menyesatkan hamba yang dikehendaki. Ada asbab. Ada asbab, Barak-Rofiqum. Iqan hafidina Azzaikum Allah ini yang penting diwaspadai. Penting untuk kita berhati-hati daripadanya lalu menjauhinya. Jangan sampai ada pada kita Allahul al Musta'an. Imanamudina al-Azhiya'akumullah. Al untuk perjuangan, keislaman, perjuangan, iman, perjuangan, dakwah perjuangan, sunnah. Asbab pertama, asbab utama. yang membuat orang tadi yang sebelumnya luar biasa dalam keislamannya, keimanannya, perjuangan dakwahnya, taat pada terpelanting. Asbab yang paling utama adalah dunia. Dunia meliputi tahta, harta, dan semua yang terkait dengan perkara duniawi. dunia. Itu maknanya sangat luas sekali. Barakallahu. Ketika terjangkiti penyakit hubbud dunya, cinta dunia. Yang dia kejar kemaslahatan dunia. Yang dia inginkan kemaslahatan pribadi terkait dengan urusan duniawi. Dia mengejar harta. Dia mengejar kedudukan, posisi, tahta. Yang dia inginkan adalah hub syuhrah, suka popularitas, ketenaran, sanjungan, pujian, dunia. Seluas makna dunia tadi. Ini yang utama yang pertama kali sebagai sabet orang-orang yang masuk dalam perjuangan-perjuangan dakwah ini terpelanting jangan tertukirah syubhat itu nomor-nomor yang berikutnya nomornya berikutnya yang pertama dunia dulu godaan-godaan dunia, godaan-godaan harta, godaan-godaan tahta, godaan-godaan wanita dan yang lain-lain terkait dengan duniawi. Dan ini halus. Ini samar. Tapi sangat membahayakan. Di satu sisi itu merupakan topik masing-masing kita yang memang Dibikin cinta dunia. Dihias-hiasi di hati masing-masing kita kecintaan kuatah dunia. Halus. Dikarenakan ranah awalnya perkara-perkara mubah. Tanpa terasa masuk dalam lingkaran yang diharamkan dalam Islam. Halus dikarenakan yang pertama kali muncul di hati yang paling dalam. Baru muncul setelah itu dalam ucapannya, dalam perbuatannya, tingkah lakunya, dan yang lain-lainnya nampak apa yang ada dalam isi hatinya. Baru setelah itu muncul syubhatnya. Untuk cermati sebuah ayat, Al Quranul Karim di surat Al-Araf 175 dan setelahnya di sebagai bahan perundangan bagi kita semuanya. Allah Shallallahu Alaihiim menyatakan dalam firman-Nya: "Watsululaihim nabaa alladhi aqinahu ayatina fansalahom inha." فَأَصْبَعْهُ الشَّيْطَانُ فَاكَانَ مِنَ الْغَوِينَ Bacakan kepada mereka, wahai Nabi SAW, berita tentang orang-orang yang sebelumnya telah kami datangkan, kami anugerahkan kepada dia ayat-ayat kami. نَبَأَلَّذِينَ آتَيْنَاهُ ayatina. Orang-orang yang sudah kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Ayat ini tidak membahas orang-orang awam. dan membahas orang-orang jahil. Ayat ini membahas orang-orang yang sudah mengerti ayat. Dikasih anugerah ilmu tentang ayat. Tentang kitab suci. Tentang agama. Tentang syariat. Ini ayat berkaitan dengan Orang-orang yang dikatakan alim, dikatakan syair, dikatakan ustad, dikatakan da'i, dikatakan orang yang punya ilmu, paham, paham agama. Bukan orang abangan ini. Bacakan kepada mereka, walaupun berita tentang orang-orang yang sebelumnya telah kami berikan kepada ayat-ayat kami. Ternyata dia menanggalkan, menanggalkan dan meninggalkannya. Itu insilah. Atau bayangkan sesuatu yang sedang dipakai, dilepas, ditanggalkan. Dilepas, lalu ditinggalkan sama dia. Insilah itu secara bahasa Arabnya ditanggalkan, ditinggalkan, tidak baik lagi. Mereka menggunakan bahasa ini insalah insalah in kesyah bulan telah uh, telah usai Ya sudah itu bulan tidak bakal kembali lagi muncul bulan berikutnya berikutnya lagi berikutnya lagi khan di tahun tahun sebelumnya tidak bakal kembali lagi dari bahasa mereka insalah khatil hayatu jildah ular menginsilah kulitnya, makanya ular tadi ganti kulit, dia menanggalkan kulitnya dan meninggalkannya. pernah tergambar atau tahu ular ganti kulit pernah ya? jadi itu memang rutin ada pada pada ular ya, ada berkala dia lepas kulitnya dan dia tinggalkan. Apakah balik pada kelut yang tadi menggunakan bahasa insfansalah minha, enggak menggunakan bahasa inharofa minha, enggak menggunakan bahasa balla minha, inharof mungkin masih rujuk balla mungkin masih rujuk, tapi kalau insilah tidak, itu bahaya dan selaqa minha maka dia tadi saya tadi maka dia menanggalkan menanggalkan ditinggalkan sama dia ayat-ayat tadi akhirnya farsabahu syaitan syaitan pun membuntuti dia mengikuti dia ini sunatullah, kalau tidak berpegangan dengan ayat-ayat Allah dia tinggalkan ayat-ayat tadi pasti akan masuk pada ayat setan Al-Haqq dia tinggalkan akan masuk ke perkara batil. Itu pasti. Tidak ada. Tengah-tengah itu tidak tengah -tengah ada. Gawin, maka dia pun akhir yang termasuk gawin. Orang-orang yang tertimpa riwayah. Riwayah itu ialah bolalah pada ilmin. Sesat setelah punya ilmu. Kalau bolalah umum mungkin dikatakan punya ilmu dia sesat dikatakan balala orang yang jahil orang yang awam sesat dikatakan balala tapi kalau riwayah untuk orang yang sebelumnya punya ilmu sesat setelah dia punya ilmu itu riwayah lebih mengerikan fa kana gawin maka dia termasuk orang-orang yang menyimpang setelah dia punya ilmu menyimpang setelah memahami ayat tadi Allah menegaskan walau shina la rafana hubiha. Kalau kami menghendaki bermasyiah, maka akan kami angkat martabat dia tadi dengan ayat-ayat tadi. Ini terkait dengan masyiatullah, sunnatullah. Ada orang-orang yang tadi, ada orang yang Allah kehendaki. diangkat martabatnya, diangkat derajatnya terpilih dia. Dengan ayat-ayat tadi, itu sunatullah pada dia, Allah Jalla wa'alim mentakdirkan untuk dia, taufik minallah, hidayah minallah. Ada. Walau syi'na la rafaknahu biha, kalau kami menghendaki, akan kami angkat martabat dia tadi. Walakin, tetapi, ini yang menyimpang tadi, yang terpelanting tadi, yang Allah sasatkan tadi, dengan masyidahnya juga. Tapi ada sebab. Allah mengatakan. Walakinahu akhlada ilal arwi. Satu. Yang kedua. Watabahawahu. Kedua. Yang pertama kali Allah sebutkan. Iyalah. Walakinahu. Tetapi orang tadi itu. Akhlada ilal arwi. Akhlada. Khulud. Itu makna bahasanya adalah. Diam yang lama. Diam yang lama. Saking lamanya, seakan-akan abadi. Ya, Khalid dan fiha. Abadi di dalamnya. Kan gitu, Khalidina fiha. Abadi di dalamnya. Itu mana asalnya? Al-kholid al-muqsut ta'wil. Diam yang sangat lama. Diam yang lama ini kemana? ilal Ardi. Tetapi dia diam yang lama kepada bumi ini. Dijelaskan dalam tafsirnya yang kita pandang penjelasannya gamblang terkait dengan ayat ini Ibn Qayyim Al-Jawziya Rahimahullah dalam kitab al Al-Fawa'id terkait dengan ayat ini. Kita membicarakan tentang ulama usu. Ini ayat Terkait dengan ulama usuh. Orang yang punya ilmu. Tapi dia sayyik. Menyimpang. Alimun Fajir. Alimun Fasek. Belum menjelaskan. Walakin nahu akh al ardi. Itu kinayatun ila khubbud dunia. Al-hirs ala dunia. Sebuah ungkapan tentang seseorang yang terjangkiti penyakit cinta dunia. Ambisi dunia digambarkan seakan-akan dia orang tinggal lama di bumi. Bumi ke dunia. Orang yang begitu lama dalam perut bumi. Maknanya orang yang betul-betul terjangkit penyakit cinta dunia, ambisius dunia. Ini sebab pertama yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Dunia dulu. Baru berdua. Wattaba'ahawahu. Dia mengikuti hawa nafsunya. Ittiba'ul hawa. Itu syubhat. Nomor dua. Ini yang berbahaya kawan. Ya, Sahabat inilah yang sangat membahayakan orang-orang yang masuk dalam kategori pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang dakwah, pejuang-pejuang sunnah, orang yang memiliki ilmu yang mengerti agama, sahabat terpelantingnya itu, pertama kali bukan terkait dengan syubhat, tapi syahwat. Yang namanya dunia umum, mungkin terkait dengan wanita, terkait dengan anak-anak, terkait dengan harta benda, terkait dengan ekonomi, terkait dengan tahta, jabatan, terkait dengan kedudukan, posisi, kemasyuran, ketenaran, suka sanjungan, suka rekomendasi, dan segala macamnya banyak sekali bab dunia itu. Dan dia cinta dunia, ambisi dunia, mengerikan. Kalau yang terdapat si Bahri b tadi kita menggunakan bahasa yang lebih luas, tidak ikhlas atau Kurang keikhlasan dalam dakwahnya. Bahasa yang lebih tajam lagi dengan ayat ini adalah ada misi pribadi, ada tendensi pribadi, ada kemaslahatan pribadi dalam dia mengampu dakwah. Ada misi duniawi, ada kemaslahatan duniawi, ada tendensi duniawi yang dia kejar dalam dakwahnya ini. Bukan lillahi ta'ala bukan untuk marbutillah. Itu macam-macam rinciannya ya, kan. Cinta dunia. Ingat ini ayat terkait dengan orang yang mengerti ilmu. Itu godaannya para ulama, godaannya para masyayikh, godaannya para duat, godaannya para asatidz, godaannya para pengampu-pengampu dakwah terkait dengan dunia. Kalau sudah kena dunianya, muncul yang kedua. Tawakul hawa. Itibakul hawa mengikuti hawa narsunya. Kata Ibn Qayyim rahimahullah secara makna, seseorang yang dengan ilmunya, dengan uh, apa yang dia miliki dari ilmu dan amal ini, ketika dia punya tendensi pribadi atau duniawi, pasti akan bertabrakan dengan hal-hal syariat. Apa yang dia inginkan pasti banyak mukhalafah dengan perkara-perkara syariat. Itu pasti dikatakan rusak niatnya, salah niatnya untuk menggulangkan misi dia, menggulangkan eh, ambisi dia, maka dia pasti akan jatuh dalam mukhalafah syariah. Itu pasti. Barulah itu. Ini bahaya yang kedua. Supaya Aman dunia wiyah yang dia cari tadi. Gul. Maka dia akan muncul di sana. Akan mengeluarkan sekian banyak syubhad. Dari syubhad. Sebuah pemahaman aneh. Pemahaman aneh berikutnya. Sesuatu yang tidak muncul selama ini. Muncul syubhad. Muncul pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Bukan karena syubhad dari subuhnya ya, kawan. Tapi dalam perang untuk mengamankan dunianya, menggulkan misi dunia Artinya itu gambaran hati yang paling dalam itu berontak, ngerti secara ilmu yang dia punya, ngerti ini keliru, ini salah, ini mukhalafah. Tapi dorongan ambisi dunia mengalahkan dia. Dalam perang untuk menggulkan dunianya, untuk mengamankan dunianya, untuk menantarkan dunianya, muncul subuhat demi subuhat. Awalnya sedikit, kecil, kecil, lama-lama, terus semakin parah, semakin parah, semakin parah, semakin terbongkar. Siapa dia sesungguhnya, siapa dia aslinya. Allah bin Musta'ah. Tila akhila Yang saya inginkan sekarang adalah, ini asbab yang utama orang terperlanting dunia. Lalu kemudian syubahat. Allah bin Musta'ah. Ini kita waspada ya kemenitian usak waskai lagi. Kita berjuang untuk dakwah, berjuang mengabud dakwah, perjuangan dakwah sunnah wal salafiyah. Tidak mencari harta, tidak mencari tahta, tidak mencari dunia. Kita harus betul-betul mencari ikhlasan kita lillahi taala. Perjuangan ini hanya untuk Allah semata yang kita inginkan marobatullah, ajr binallah, aljannah minallah. Harus ditinggalkan, depangkalan semua misi-misi pribadi, ego pribadi, tensi pribadi. Titik, tinggalkan semua yang terkait dengan niatan-niatan duniawi. Hilangkan semua niat yang. Tulus ikhlas dalam menjalankannya. Yang mem bikin ada penyimpangan-penyimpangan adalah syahwat. Baru kemudian syubat. Tergantung kemana kemaslahatan dia. Kemaslahatan dia pada mutasyadidah, dia akan masuk ke dalam lingkaran mutasyadidah, orang yang sangat tasyadud, yang sangat ekstrim, yang brutal. Dalam berprinsip, dalam berinteraksi, dalam bermanhaj, mutasyadidah tasyadud. Kemaslahatan dia kepada mumayi'ah, ashabut tamayi'ah yang melembekan prinsip, dia akan ke sana. Dikarenakan ada maslahat duniawianya tadi. Sallahu al-musta'aq. Ini sebagai mukad ya, Yang ingin ditekankan dan sampaikan pada kesempatan pagi hari Tentunya kita akan berjuang sekuat tenaga mengajakkan asrab syariah. ya, barul -rafikum supaya termasuk golongan orang-orang yang Allah pilih dalam dakwah ini. Ikhlas fitnallazakumullah. Ketika Allah jalla wa ala b hidayah tihi otulfiqihi memilih seseorang untuk dakwah ini, memilih antum, memilih kita, memilih siapapun untuk dakwah ini. Allah Jalla wa'ala berikan ilmu, berikan taufi, berikan hidayah, keteguhan, peneguhan, kekokohan, ketegaran di atas sunnah, di atas masa salaf dalam mendakwakan sunnah, dalam mendakwakan salaf. Barakulahikum, Allah pilih dia dalam da'wah ini. Maka yang pertama kali adalah syukur ni'mah. Wajib mensyukuri nikmat. Ini merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba, nikmat taufiq, nikmat itu hidayah. Dan puncaknya lagi nikmat hidayah itu sunnah. Kenikmatan meraih hidayah sunnah dengan pemahaman salaf itu puncak hidayah dan hakikat hidayah. Mensyukuri. <tellain> Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tsumi ketahui baik-baik dan yakini baik-baik. Itu bukan dikarenakan keilmuanmu, bukan dikarenakan kemampuan kamu berbicara, bukan karena kecerdasan kamu, kepandainan kamu, bukan dikarenakan uh, kekernya badannya kamu. La, Itu semua syai'un aradahullah sesuatu yang Allah Tuhan lagi untuk kamu. Yihdi man yasya' wa yudhulu man Yasha. Syukuri itu. Taufiq minallah hitayah minallah jalla wa'ala. Barak Allah fikum. Berbahagia? Iya. Harus. orang yang alfarah, berbahagia dengan rahmat Allah jalla wa'ala. Berbahagia dengan taufiq minallah. Berbahagia dengan hidayah minallah. Naam. Harus berbahagia, Alhamdulillah, atas nikmat ini. Barakulafikum. Maka berbahagialah waih orang-orang yang terpilih dalam dakwah ini. Bersyukurlah waih orang-orang yang terpilih dalam dakwah yang mulia ini. Berbahagialah. Tapi jangan lupa konsekuensi kedepannya besar. Harus perjuangan yang luar biasa terus menjalani menapaki asbabul hidayah tadi asbab asbab hidayahnya asbab asbab dia terjaga dalam dakwah ini untuk dia pribadi asbab untuk mengembangkan dakwah menjaga dakwah supaya dakwah semakin barokah semakin baik fokus pada semua tadi terkait dengan dia terkait dengan dirinya. Ingin bertina alaikumullah diteraskan semalam. Ketika orang itu terpilih dalam dakwah yang mulia ini, itu menunjukkan dia harus siap untuk berjuang, siap untuk berkorban dengan apa yang dia punya untuk dakwah yang mulia ini. Itu pasti. Dia harus mengorbankan pikirannya, mengorbankan fisiknya, mengorbankan ha, ilmunya, mengorbankan waktunya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan semuanya. Dia dedekasikan untuk dakwah yang mulia ini, lelah itu wa ta'ala. Itu konsekuensi orang yang terpilih tadi. Maka bersemangat, berjuang, berkorban. Melanjutkan itu semua. Dikarenakan perjuangan baru berhenti ketika sudah mati. Perjuangan untuk kokoh di atas dakwah sunnah baru berhenti ketika telah mati. Dan matinya di atas sunnah. Dia telah berhasil di sini. Selama dia masih hidup. Belum aman dari fitnah. Masih ada ihtimal. Kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Baharu, maka terus berjuanglah. berjuang. Untuk orang-orang yang terpilih tadi supaya bisa kokoh, supaya bisa terus berjuang, terus berkorban. Orang-orang sebagainya. Memerlukan sosok-sosok penyemangat. Jadi manusia biasa. Banyak lemahnya. Banyak khilafnya. Dia memerlukan sosok-sosok unsur-unsur penyemangat. Unsur-unsur peneguh. Pengatau jiwa. Al-anasyir al-muthbitah. Unsur-unsur yang meneguhkan dia. Di samping dia pribadi, harus ada unsur-unsur yang lain yang menguatkan dia. dia. Baru'alaikum. Unsur yang paling penting, yang paling utama, yang sangat diperlukan oleh orang-orang ini adalah unsur orang dalam. Istrinya, Anak-anaknya, famili-familinya, kerabat-kerabatnya yang mengitari kehidupan dia, dia perlu mereka. Support-support dari suaminya, dari istrinya, support dari anak-anaknya, support dari orang tuanya, support dari saudara-saudarinya, dari kerabatnya, Termasuk asbab yang sangat menguatkan, menekuhkan dia. Melebihi yang lain. Yang luar dari luar. Ini langsung di dalam. Anda merhatikan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kiprah dakwah beliau SAW. Di antara disebabkan Allah pada taufiqi di antara yang mengokohkan beliau menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan dakwah, rintangan-rintangan dakwah, presiqamah di atas dakwah yang mulia ini adalah orang dalam. Meskipun orang dalam tadi mungkin enggak semanhaj tidak seakidah bahkan sosok paman beliau Abu Talib. Dan Muslim, ini yang luar biasa pemelahannya, luar biasa pengorbanannya untuk menguatkan ponakannya ini dikuatkan, diteguhkan. itu penting. Meskipun pada akhirnya di kandangan pita akidah beda manhaj ada perpisahan itu semua, tapi kokoh dan tegar. Selain beliau, selain, selain, selain uh, Abu Talib ini, Zaujatuh, istri beliau Rasulullah Sallam, Khadijah, pintu kuali semuakalau meriuk bayinya. Ini orang pertama yang betul-betul menguatkan suaminya, mengokohkan suaminya, menenangkan suaminya, mensupap suaminya. Dengan harta yang dia miliki, dengan kasih sayang seorang istri, itu kau dicintai oleh Dia. Ketika pertama kali beliau sawalasalam mendapatkan wahyu di Kuhiro, di Jabal Nur, itu ketakutan, Bahkan mengkhawatirkan atas dirinya hal-hal yang negatif ketakutan. Dia pulang ke rumah semiluni, semiluni, semiluni. Sebuti aku, sebuti aku, sebuti aku. Ketakutan yang amat sangat. Mendapatkan sebuah yang betul-betul menghebohkan. Istri datang, mohon maaf ya, ibu-ibu, umahat, para akhwat. Tidak kemudian bawel, tidak kemudian ngomel. Oh, suami kui datang-datang, tahu-tahu ini, tahu-tahu itu, capek-capek dari luar sana, dakwa A, dakwa B, lah, kiri pulang-pulang, selimuti aku, selimuti aku. Manja banget. Pas di rumah, manja. Pas di luar, lupa sama rumah. Mohon maaf, tidak ada yang bawel. Tidak. Langsung diselimuti, ditenangkan, Sampai hilang rasa ketakutan itu kepada beliau, dari beliau. Dengan tenang. Itu support dari istri. Sosok-sosok da'i, para ulama, para alim ulama, para asatidah, para masai, para do'at. Perlu sosok zauja-zauja kamu ada. Begitu tenang, ditanya ada. Dia sampaikan semua yang beliau alami di Gua Hira itu. Ini akhafa ala nasih, kata beliau. Saya mengkhawatirkan diriku. Disupat sama istrinya. karena tahu bagaimana sosok suami tadi ini. Bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya. Bagaimana kebaikan-kebaikan dia. Bagaimana uh, sosok suaminya ini. Tidak akan. Allah tidak akan. Menyanyikan kamu tidak akan membuat kamu menderita atau merana, au biadalmana. Karena kamu adalah orang yang pernah begini, kamu begini, kamu begini. Disebutkan kebaikan suaminya, Akhlaknya, segala macamnya. Sebenarnya, tidak. Kamu orang baik. Ikut memikirkan yang yang dialami oleh suaminya, dibawa kepada Warqah bin Nawfal. Familinya famili nya kerajaan yang kebetulan ada di kitab. Ayo ke sana, sampaikan semuanya kepada dia. Diutarakan semuanya ternyata itu adalah Jibril Rasulullah yang menemui beliau, beliau diangkat sebagai seorang nabi. Apa sih ini ya, kawan? Sosok, ordal. Nggak semua ordal menyebalkan. Eh? Oh, jangan bicara gini, dikiranya ini politik lagi. Oh, ndak, ndak, ndak. Ini orang yang dalam yang di keluarga orang dalam, zawjah. Istrinya beliau, perlu support. Al-Anasir, al-Muthbita, unsur-unsur peneguh, pengokoh jiwa tadi itu. Dan orang dalam yang sangat diperlukan. Istrinya, support dari anak-anaknya, support dari familinya, entah pamannya, entah kakaknya, entah adiknya, entah siapa begitu support support dari orang dalam inilah yang akan mengokohkan perjuangan seseorang laki-laki sebagai seorang alim, sebagai seorang syekh, seorang dai, seorang ustaz pengabud dakwah yang betul-betul dia waktunya terkuras untuk itu, energi terkuras untuk itu, pikiran terkuras untuk itu, waktu terkuras untuk itu. Disupport, dikarenakan tahu ini perjuangan dakwah. Perkara yang mulia, perkara yang sangat agung. Support ini ambil keluarga untuk itu. Berpahala. Tuh kodidja. Tidak. Tidak. Bukan berarti kemudian melantarkan rumah tangga. Tidak. Konsep Islam, konsep sunnah berumah tangga samara sakinah, mau ada warahmah Tidak ada apa namanya pertentangan antara samara dengan perjuangan dakwah harrafiikum ketika semuanya satu kata satu visi satu visi satu perjuangan suaminya istri dan anak-anak tahu ini perjuangan dakwah kita komuni sewaikan samara lanjut perjuangan dakwah juga iya dan itu yang sangat diperlukan, dibutuhkan oleh sosok-sosok para pengambu-pengambu dakwah. Pengertian dari istrinya, pengertian dari anak-anaknya. Bahkan support dari mereka semua untuk sosok sang ayah, sosok seorang suami, kalau laki-laki, dalam dakwahnya. Di saat yang sama, sang suami tadi, pembahasan kemarin di jurur, nyakanya ya, sebuah apapun dia dalam berdakwah, dalam tarbiyah, mengurusi umat, memikirkan umat. Tetap saja dia punya syafakol. Punya kasih sayang, ada riayah, ada juan perhatian kepada keluarganya. Tetap dikasih, tetap tidak menelantarkan poin-poin satu ini. Ada waktu-waktu khusus untuk mereka. Gimana kemarin bahasanya? Quality time untuk sang keluarga di saat-saat kesibukan. Tetapi kita mahu juga demikian, Rasulullah SAW. Sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, sibuknya luar biasa, ngurusi umat semuanya yang digambarkan tadi. Sang keluarganya luar biasa, romantis, harmonis, ada waktu untuk sharing, untuk berjengkrama, berjendaria, menampilkan rasa cinta kepada mereka sangat perhatian dengan mereka semuanya tetap dipahami, ya? jangan dijadikan sebagai kerikil-kerikil yang menghalangi dakwah gitu ya, hmm. ya repot kalau dakwahnya tidak ada sinkronisasi yang bagus ini, yang laki-lakinya perjuangannya luar biasa, nyonyanya, anak-anaknya gembosi. Ya, dakwat terus. Ya, taklim terus, sana. Tak kurang jauh, tak, ke muko-muko itu. Apaan ya? Contoh sedikit. Eh, 7 jam, 8 jam coba ke muko sana. Ini diminta sebentar saja antara anak-anak sama keluarga. Refreshing itu loh di tepian pantai. Tidak sampai 10 menit. Tidak ada waktu. Hmm, hmm, hmm. Ya, apa ini? Itu beban mental betul bagi sang dai itu ya kawan. Kalau omongan begitu muncul dari luaran sana, nggak digopres. Nggak muncul dari sosok orang yang sangat dia cintai, kelimpungan sang dai tadi. Dan seringkali nya, yang menang siapa ini? Loa diem ngaku lah. Yang menang siapa ini? Yang menang siapa ini? Yang menang? Istri kata dia. Ya menang istrinya, ya menang anak-anaknya. Akhirnya melemahkan semangat. Uh, afan ya saya tidak bisa. Afan ya saya belum bisa. Gitu. Kira ini ada apa, sakit atau apa. Tidak sehat-sehat saja. Huh? Oh lagi di pikiran pantai sama keluarga. Gitu. Masya Allah. Lama-lama-lama-lama-lama-lama. Uh, anak kayaknya ta'awunya tidak bisa tiap hari ya ikhwan karena mungkin taunya ya perawat <gif> nah, perawat, saya taunya mungkin sepekan dua kali saja. Ya. Ada apa ini kok jadi langsung menurun drastis ini? Oh nampaknya saya nggak bisa mungkin sepekan sekali. Oh mungkin saya taunya sekarang cuma dua pekan sekali. Oh nampaknya sulit di akhir saya tahun kondisinya enggak memungkinkan kita enggak enggak, enggak sukuatan sama ummahat loh ya enggak sukuatan sama para uh, nisa salafiyat enggak loh ya tapi ada yang begitu terkalahkan sama keluarganya ada yang punya komitmen punya semangat. Semangatnya tinggi, tapi yang ini semangatnya juga tinggi juga mengembohsi. Ada pertarungan di situ, pergolakan di situ. Akhirnya muncul hal-hal yang tidak diinginkan, yang mestinya samara, sakinah, wa taufarahma dengan perjuangan yang sama, istrinya mensupport, anak mensupport, suami nggak lupa dengan keluarga bisa disinkronkan dengan bagus, muncul gesekan-gesekan. Allah SWT, ada apa tidak ada seperti ini, Kau ada apa tidak ada, ada apa banyak Hai insyaallah, maka kita nasihatkan kepada para zaujat, para umbahat, para awlat yang punya sosok, suami-suami, ayah, abah, yang memang dia berjuang-berjuang uh, dakwah. Supportlah suamimu. Supportlah abahmu. Bersyukurlah abahmu terpilih dalam dakwah yang mulia ini. Support dukung dukung. Jangan sedikit pun menggembosi. Yakinilah, yakinlah. Abahmu yang soleh ini insyaallah, yang bertakwa ini insyaallah Orang yang baik, insya Allah, tidak bakal lupa sama keluarganya. Justru dia menganggap keluarganya adalah unsur terbesar yang utama, yang menguatkan dia. <tuh> tidak bakal lupa dengan keluarganya. Akan sangat mencintai keluarganya, akan mencintai istri, mencintai para istrinya. Yang mencintai juga anak-anaknya. Akan ada waktu insya Allah untuk keluarga. Tapi butuh perjuangan. Adakalanya belum sempat. Tapi bukan saja sama sekali. Bagi para pejuang-pejuang dakwah, bagi para doa tilallah, bagi para asatidah, sesibu apapun dalam dakwah, dalam tarbiyah, dalam perjuangan-perjuangan dakwah, mursi umat, apalagi ada masyakil, ada fitan dan segala macam yang dihadapi, jangan pernah melalaikan keluarga. Tetap perjuangan dakwah lanjut, samarah lanjut hak istri ditunaikan, hak anak ditunaikan. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menggabungkan semua kemaslahatan yang ada. Barakallahu. Ngerti? Heeh. Jadi saling mengerti, saling tafahum, saling support Antum ada waktu luang, ha, enggak usah pakai diminta sama anak-anak sama keluarga, kamu yang mengajak. Ayo ngapalagi kalau sampai jauh-jauh sejarah muko-muko sejauh itu, hanya ikut sambil dakwah, sambil sedikit refreshing, bisa kayak gitu ya boleh gak arah muko-muko kayak gitu bisa ya, memungkinkan ya ada tempat untuk refreshing sana ya ada lah ya ya diadalah juga, juga ada lah, walaupun gak ada diajak sudah ada waktunya abahnya masya Allah suaminya masya Allah perjuangan dakwah taklim sana taklim sini duduk dengan ikhwah sana ikhwah sini mendengarkan apa yang mereka sampaikan masih solusi-solusi keumatan. ada waktu untuk dakwah luar biasa disuper sama keluarga ada waktunya refreshing boleh kan ya apa termasuk hisbiah dalam dakwah ya ketika dakwah ada refreshingnya manakala khawatir ada bahasa-bahasa kayak gini atau ada kayak gitu itu itu tarkonnya siapa ya dakwah refreshing itu ya Bahkan dakwah refreshing, menggabungkan banyak kemaslahatan. Kalau enggak begitu nggak ada waktu untuk keluarga. Pulang capek pergi lagi, pelajut pergi lagi. Supaya ada waktu dia kali, ya lo ikut. Ada suara gitu enggak? Ah, mesti kalau ustaz pulang datang mesti ada refreshingnya itu. Hah, itu tarikannya siapa dalam dakwah itu? Hah, dakwah. Uh, kalau mungkin yang di luar sana ada nada dan dakwah, yang ini refreshing dan dakwah. Wah jangan segitam itulah. Perkara yang mubah untuk keluarga juga para kelas itu. wajib juga kan gitu. Ada kalanya saja. Ngerti? Laki nggak memberatkan para ikhwah gitulah. Para kelas itu bisa. Saling support, ya saling support. Para doa tilallah membutuhkan penguat. Orang-orang dalam sangat diperlukan untuk ini. Jadilah para pesupport-pesupport dakwah. Dan jangan khawatir insyaallah akan ada waktu-waktu yang berkualitas untuk keluarga. Kalau tiap hari itu membosankan. Tapi kalau berkah itu mengasihkan. Gitu. Tiap hari refreshing terus. Ya enggak lucu. Waktu bukan habis itu refreshing untuk perkara-perkara yang semacam itu. Tapi berkala. Itu nah, asyik. Ya. Unsur yang kedua. Yang saya mengukuhkan para pejuang-pejuang dakwah adalah. Sosok-sosok seseorang yang memang Allah Jalla wa'ala. Jadikan dia sebagai hamba-hamba Allah. Peneguh-peneguh orang lain. Kunci-kunci yang membuat kebaikan, yang menutup pintu kejelekan, itu hamba Allah khusus yang Allah kasih, yang Allah pilih, yang Allah kasih taufik, yang Allah kasih hidayah, Sebab untuk orang lain bisa teguh dengan dia, bisa jadi gurunya, masyhuhu, syekh-syekhnya dia, guru-gurunya dia, dari, dari kalangan alim ulama, para sati bisa juga barakalafikum teman-temannya sahabat-sahabatnya teman seperjuangannya atau orang-orang yang tua usianya yang sudah banyak makan asam karang dalam kehidupan bahkan mungkin juga tak terduga orang-orang yang mungkin di luar poin-poin tadi orang-orang baik ilmiah alim bukan bukan orang biasa tapi dia orang baik terkadang ada support support Oh jangan oh jangan statement statement yang justru mengokohkan. Ini jangan di jangan dihilangkan. Atau harus cari itu para klasikum. Ini ini yang dikatakan dalam hadis uh, Allah Jalla wa menjadikan di antara hamba-hambanya ada yang mafatih bil khair, maghaliq bis Kunci-kunci membuka kebaikan dan yang menutup pintu kejelekan. Untuk hamba-hamba ini harus mengatakan tuba, beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan melalui dia kunci kebaikan dan menutup kejelekan dan sangat mengerikan wail celaka ketika terbalik kunci membuka kejelekan menutup kebaikan. Artinya ada orang semacam ini, mereka ini sebagai unsur penguat. Para pejuang-pejuang da'wah, para du'a, tilallah. Mereka terkadang perlu untuk mendatangi, menziarahi orang-orang semacam ini. Perlu untuk mendengarkan ma'u'iloh-mau'iloh mereka, ceramah-ceramah mereka, wujakan-wujakan mereka untuk dia. untuk dia. Perlu untuk dia menyimak dengan seksama wujakan-wujakan orang tua yang telah sepuh-sepuh. Dia buka hatinya, lapang dada, menerima masukan apapun dari semua pihak yang menguatkan dakwahnya. Assalamualaikum. Ibn Qayyim Al-Jawzi, ya rahimahullah. Disebutkan dalam bukunya al Wabilus Sayyid. Menjelaskan tentang sosok gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Menjelaskan bagaimana kondisi beliau dan teman-teman perjuangannya. Dan bagaimana sosok gurunya Ibn Temi yang sangat menguatkan mereka semua. Bilmah, anak-anak di dalam buku tersebut, belum menyatakan, kami, kami ini, sekelas binokwai, dan ashabunah, teman-teman seperjuangan kami. Belum mengatakan, ketika rasa takut, rasa khawatir, semakin menjadi-jadi menimpa kita. Sangat-sangat khawatir, sangat-sangat takut. Sudah banyak suudan-suudan. Su Sudah banyak praduga-praduga yang buruk, yang jelek-jelek. Dan sempit bumi ini menimpa kita. Artinya kita sangat galau, sangat risau. Sesuatu kadang menimpa seseorang dalam dakwahnya, dalam perjuangannya. Kalau Entah banyak-banyak rintangan, banyak cobaan, banyak fitnah, banyak masyakil, banyak berbagai macam yang dia hadapi. Kadang mengalami yang semacam ini. Kalau dia di Saudi, kalau dia... Hmm? Dia mengatakan, Ata'ina, kami kalau dia mengalami semacam itu, kami datang kepada guru kami, Ibn Demi, ya rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, semata-mata kami melihat beliau, Mendengarkan lojongan-lojongan beliau semuanya berubah. Yang tadinya bimbang-bimbang ragu-ragu jadi yakin. Yang tadinya risau kalau jadi insyirah lapang dada penuh dengan azam yang sangat kuat. Subhanallah. Itu Allah Jalaluh Alaih yang berikan taufik kepada pejuang-pejuang tadi. Sapatnya melalui hamba-hamba Allah yang seperti tadi keadaannya. Mafatih lil khair, maghalikus syarat. Jodoh seorang guru datang. Atau sebagai para mujahid mujahid dakwah punya guru. Barakalatikum. Datang ni, minta ujianan, minta arahan, bimbingan. Apalagi dalam kondisi-kondisi sedang galau seperti itu. Minta datang ziarah ke sana. Khair saat, Alhamdulillah, Wassalamualaikum. Gimana halukum? Alhamdulillah khair, masyaallah, Sering-sering kicang-bincang. Ini aura sosok musybit peneguh ini Tidak sembarangan. Allah yang ngasih aura tadi. Taufik minallah pada hamba tadi. Tarwalahikum. Hah, ada kesempatan Umroh. misalkan di sana berjumpa dengan para masyayikh, para ulama itu hal yang luar biasa bagi para dajjal Allah, bagi para asatidah, para tuan Allah di Indonesia Raya ini. Itu peneguh hati, peneguh jiwa itu. Datang sana, masya Allah, dapat ujangan-ujangan, dapat arahan-arahan. Nah, apalagi kemudian disambut dengan rasa cinta yang luar biasa. Wo, oh, itu mengokokan jiwa. Mana ya? Antum aja. Uh, kalau ada sheikh datang di Darnas, uh, kok ingin datang, kok ingin lihat syekhnya, Ya apa enggak? Baru lihat syekhnya lah itu. Dan senang luar biasa. Sudah kayak Masya Allah itu kayak, uh, semangatnya itu luar biasa. Jauh-jauh dari luar Jawa datang semuanya ke Jogja dulu. Sekarang pun ada lagi Darnasnya. Kenapa kok ingin lihat syekhnya tadi tuh? Apalagi mendengar petuah-petuahnya. Itulah kira-kira ya kan. Misalnya ya, menasakan kalau langsung datang ke syekhnya ke rumahnya, masya Allah, jalsa sama beliau majas dengan beliau luar biasa, beliau sambut, Rasulullah merhaba, Rasululululah, fulan, syekh fulan, syekh alam disambut, masya Allah, majlas, habil, syahi, hmm? tehnya kurang lebih sama lah dengan tehnya pakar alam ya. Eh? Tapi beda nuansanya minum teh di pakar alam zen tapi belum teh di tempatnya masih ya lebih ke nakih. persabata mata tehnya zen juga tapi hati itu beda rasanya sangat menguatkan jiwa. Gitu ya. Juga terkait dengan yang sekitarnya teman-teman seperjuangan, teman-teman sahabat seperjuangan. Itu sangat mengokohkan atau baca sejarah jadi Imam Ahmad bin Amr rahimahullah pada zaman al As di antar asbab yang mengokokkan ibu Ahmad itu ashabu teman-teman seperjuangannya mereka tahu bagaimana posisi ibu Ahmad mereka tahu dia lebih mulia lebih terhormat dibidik oleh penguasa ketika itu jadi jari beliau ketika beliau mengatakan A membenarkan penguasa selesai sehingga beliau berjuang untuk mempertahankan aqidah di antara asbab Semuanya taufiq inalaiya, inal asbab ashabu teman-teman seperjuangannya memberikan wacana beliau ya Imam Ahmad kita kila fihadil ummah semuanya nubuantum kita kila kita dikuatkan supaya beliau jangan tergoda dengan apa yang disampaikan oleh uh, mubtadi ahdi masa itu jangan ikuti mereka kita kita dikuatkan sama sahabat-sahabatnya kokoh beliau kokoh beliau. Dan jangan dikira, sahabat-sahabatnya orang-orang yang lebih tua, justru yang sangat berkesan di hati beliau, dan yang sangat mengokohkan beliau, itu yang lebih muda usia daripada beliau. Dan mati pada fitnah tersebut. Saya lupa namanya Ekon. Lebih muda dia. Perjuangan dia mempertahankan akidah ketika itu. Hah? Disiksa dan segala macam. Tapi dia sangat kokoh, sangat tabah menghadapinya. Sampai dia mati ketika itu. Sosok ini yang sangat menguatkan beliau, menginspirasi beliau. Atau betul secara beliau. Mau mau insyaallah. Gitu ya. Itu penting. Itu namanya sebab persahabatan yang lillahi ta'ala. Sohbahnya lillahi wabarakatuh wa ta'ala. Itu luar biasa. Teman-teman seperjuangan. Jangan pernah menalaikan mereka. Dan terkait dengan contoh berhimpah Muhammad Alhamdulillah. Unsur yang lain, yang tak terduga. Oh jangan, oh jangan. Masukan-masukan dari orang yang mungkin. Tidak mau tabah, tidak dianggap. Alim bukan, keluarga bukan, sahabat seperjuangan juga bukan. Orang umum, tapi masya Allah kalamnya itu menyentuh. Wajangan jangan yang ngetas sekali. Dan beliau alami itu dan sangat berkesan pada beliau. Nah, ya? yang datang kepada beliau sosok A Arabi, seorang Arab pedalaman, ya? Arab Baduyla. Tapi masya Allah dalam fitnah ini dia akil sangat akil sangat cerdas sekali tahu bahaya fitnah tersebut dan tahu bagaimana posisi Imam bin Hambal ketemu kasih oh, jangan langsung dikasih ujaran beli dia dikasih ujaran bla bla bla begini terkait dengan apa yang terjadi itu membekas di hati beliau Membuat semakin kokoh, semakin kuat Bersuganya yang paling gampang ada bukunya Syekh Dr. Hadi Dzafiri hafizahullah terkait dengan masalah ini. Ada beliau punya kitab terkait dengan eh, pentingnya kesabaran dalam ini, dan diwakil contoh-contoh biografinya para imah, bagaimana sabarnya mereka, keisi pemahaman mereka, diantar dengan bin Hambal, dan ketika kita membaca ini semua, banyak hal yang kita bisa, bisa dapat, ini diantara, diantara poinnya. Ada al-anasyr al-muthbitah. Beliau kokoh, ada unsur yang mengokohkan tadi. Terkait dengan Teman, teman perjuangan, dan segala macam. Dan itu yang seharusnya. Ketika semuanya lillahi ta'ala ta ikhlas, ketika semuanya lillahi ta'ala ikhlas, ketika semuanya lillahi ta'ala ketika semuanya perjuangan dakwah, kemaslahatan dakwah, bukan-bukan kepentingan pribadi, itu semua menjadi penyupat. Ketika persahabatan lillahi ta'ala ta ikhlas, dia akan support, masing-masing sahabat akan saling men perjuangan dakwah yang ada. Para ikhwah-ikhwah akan men-support perjuangan dakwah yang ada. Yang tua-tua, yang sudah usia-usia tua, yang punya pengalaman banyak yang memberikan pengalaman dia. Support kepada dakwah yang mulia ini. Semua akan men-support. Ketika semuanya, lillahi da'baru qa'ala, betul lillahi da'baru Dan sangat diperlukan oleh para doa dilallah. Maka, Mumpung, Majlis seperti ini, kumpul seperti ini, dan temanya seperti ini. ya Saya menasihatkan kepada semua pihak. Keluarga, orang tua, istri, anak, orang-orang dalam yang mengitari para doa tirallah, para asadidah, para pengabuh-pengabuh dakwah. Supportlah dia. Bersyukurlah, Alhamdulillah, terpilih untuk dakwah yang mulia ini. Supportlah dia. Dia memerlukan support yang luar biasa dari keluarganya. Nah kepada para ikhwas sekalian support para penghimpun dakwah atau support para doa tiallah disupport dalam perkara perkara kebaikan untuk menguatkan dakwah ini atau support kata-kata support jangan dimanakan asobia tak la. dalam dakwah salafiyah tidak ada asobia, tidak ada hisobia, yang ada Pasji support dalam perkara kebaikan. Dalam perkara kebaikan, bukan perkara yang mungkar. Support. Yang sudah sepuh sebuah manusia di sini, banyak yang tua-tua ini, yang sudah mbah-mbah. Kasih pengalaman untuk yang muda-muda yang terjun dalam dakwah yang mulia ini. Kasih arahan, kasih bimbingan-bimbingan yang, yang menyemangati mereka. Support. Kasih ujangan-ujangannya para teman-teman perjuangan saling suku dan juga para duatnya para pengambut dakwahnya buka dada Anda yang lapang jiwa Anda berjiwa besar berjiwa lapang siap untuk mendengarkan semua ujangan-ujangan masukan-masukan dari semua pihak untuk keberlangsungan dakwah untuk kemaslahatan dakwah untuk mengokohkan dia dalam dakwah yang sangat Nah, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan untuk dakwah kita semua yang di tempat ini, tempat-tempat yang lain dan semua tempat-tempat dari dakwah sunnah yang ada di Indonesia ini sampai di dunia ini semoga dikasih keberkahan untuk dakwah yang mulia ini warahmatullahi wabarakatuh amin ya rabbala alamin maka diminta dengan sangat uh, andir semua pihak, subit dari semua pihak kerjasama dari semua pihak da'awan dari semua pihak untuk kemaslahatan dakwah warahmatullahi wabarakatuh ini yang saya utarakan Semoga manfaat bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Jam setengah pas lah ya. Cukup lah ya. Cukup lah ya. Cukup persiapan untuk uh, di Masjid Agung Raya Barok. Naktafilu hunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la